Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa shahida. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'amdu Saudaraku indirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa kabar iman anda pagi ini Doa dan harapan kami Semoga keimanan kita senantiasa meningkat Dari hari ke hari. Bahagia rasanya di pagi yang barokah ini Kita bisa kembali berjumpa dalam hikmah pagi Dan kita akan berbincang tentang Pemimpin yang dicintai Bersama dua orang narasumber yang sama-sama kita cintai Di sebelah kanan saya persis ada Bapak H.M. Rusli Zainal S.E.M.P Beliau adalah dari Gubernur Riau Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Gimana saya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa hadir kembali untuk berbagi ilmu kepada kita semua Baik, yang kedua ada Ustaz Abdul Hakim Fauzi Di sebelah ujung Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Saya Insyaallah Ustaz ya Makin segeran ya saat ini Amin. Baik Abang dan Ustadz juga saudara-saudara Tamu kita di studio kali ini juga Ada dari Majelis Taklim Al-Hikmah Karang Timur Ciledug Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam masih seger juga ya? Oh, Alhamdulillah. ya Alhamdulillah Wah semangat sekali ini <laughs> Karena pemimpin yang dicintai temanya ya Ini temanya <laughs> sangat luar biasa Bisa dibilang agak jarang kita disarakan Namun tidak ada salahnya kita langsung ke Bang Rusli nih berbicara tentang pemimpin yang dicintai Ini apa yang dimaksud dengan pemimpin yang dicintai ini Bang nih? Ya Sebenarnya Para hakikatnya untuk menjadi pemimpin cinta itu adalah Bagaimana barangkali kita memang dapat melaksanakan dan menjalankan amanah kepemimpinan itu dengan baik sehingga betul-betul dia dicintai. Mm -hmm. Ya oleh masyarakat dan rakyatnya hmm. jadi, jadi hakikatnya adalah keamanah, Ya, bagaimana keamanah itu dapat kita laksanakan, hmm. dan tentu ujung-ujungnya adalah kepimpinan yang amanah itu juga adalah bagaimana kita dapat memberikan suatu kedamaian hmm. di dalam ketentraman, di dalam masyarakat ya. dan lebih dari itu kita dapat memberikan kesejahteraan juga tentunya kepada masyarakat yeah. bila barangkali hakikat-hakikat ini dapat kita laksanakan insya Allah saya kira hmm. uh, kita akan akan dicintai oleh masyarakat dan rakyat Iya, tampaknya seadanya tidak ada uren lagi, aman dan sejahtera udah selesai nih bahasannya. <tose> <tose> Tapi ya Ustadz, oleh karena itu tentu kita ingin tahu persis dari kacamata Islam itu sendiri ya, berbicara tentang kepemimpinan yang amanah pasti dong, ada dasar-dasar filosofi entah dari Quran, hadis, atau sunnah Rasul S.A.W. Sehingga muncul kalimat aman dan sejahtera ini betul-betul konkret di tengah masyarakat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bicara tentang pemimpin yang dicintai memang itu satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa hmm. Tapi pada kajian kita ini kita sedikit banyak coba melihat bagaimana sudut Islam memandangnya itu Dalam Islam Pertama pemimpin itu Kalau sudah diangkat itu pertama wajib ditaati hmm. Dalam hal kebaikan Karena dalam sebuah sabda Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam, sallam La ta'atil makhluk Bi maksiatillah Tidak ada ketaatan kepada Sesama hamba hmm. Dalam hal untuk Berbuat dosa kepada Allah. Artinya, walaupun sebagai seorang pemimpin kepada pemimpin pun, kalau memang mengarah kepada yang mencurumuskan kita kepada sesuatu yang mengkarat, hmm. itu kita tidak boleh taat. Hmm. Tetapi dalam hal yang lain kita mutlak. Bahkan kata Nabi Shallallahu oh, Alaihi Wasallam, kalau seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat, sebuah negeri sebuah negara itu sudah diangkat mm -hmm. maka walaupun seorang itu orang yang sahinah mm -hmm. dalam kategori sosialnya itu dia pun wajib ditaati bahkan nabi mengisyaratkan atiiu mm -hmm. amirukum walau kana abdan habasyia taati pemimpin yang kamu angkat sebagai pemimpin itu <coughs> walau dia sebagai seorang hamba sahaya habsy mm -hmm. habsy itu menjadi tolak ukur orang yang jelek ketika itu mm -hmm. ya bibir hita uh, bibir tebal bal kulit hitam legam seperti kuali dan tidak ganteng. Hidungnya mancung ke dalam. Itu ya selahkan ketahu. Dan itu wajib ditaati. Itu yang pertama. Dan dasar pertama itu berdasarkan juga Al-Qur'an Karim. Allah wa rasul wa ulil Yang kedua, Pemimpin itu menurut Islam, menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam kacamata Islam adalah pelayan bagi masyarakatnya, bagi yang dipimpinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amiru hadhihi al-ummah khadimuhum." Pemimpin bagi umat ini, bagi orang Islam ini adalah pelayan untuk mereka semua. Maka apabila ada kedua-dua ini dalam sebuah masyarakat Yakinlah pemimpin hmm. itu akan dicintai Baik Ustaz Ini tampaknya hmm. menarik sekali ketika berbicara tentang Tidak to'at Kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Yang kedua Pemimpin adalah pelayan <tuh> tapi kalau lah boleh masyarakat menyampaikan pesannya kepada Abang terutama nih bicara amanah tadi sebenarnya amanah dari masyarakat atau umat kan hanya aman dan sejahtera tadi ya sementara hukum juga sudah memback up tapi bagaimana jika ternyata sekeliling kurang memback up menjalankan amanah dalam kondisi seperti ini bagaimana Iya, memang untuk melaksanakan itu secara baik maka semuanya juga harus mendukung secara total mm -mm. sebab dia tidak bisa berdiri sendiri yeah. semuanya itu juga mempunyai hubungan satu dengan yang lain ya, oleh karena itu uh, antara masyarakat antara pemimpin itu juga harus bersinergi tapi untuk menciptakan sinergitas yang baik antara masyarakat dan kepimpinan ini juga memerlukan satu satu sistem saya katakan, mm -hmm. satu sistem ya satu aturan, yeah. satu sosialisasi satu dakwah saya terus menerus ya, untuk kita sampai disampaikan sehingga apa yang barangkali sudah dibuat dengan segala macam peraturan ya kalau kita berbicara misalnya Al-Quran sebagai sumber uh, di dalam kita melaksanakan segala hubungan kita kepada Allah seutumun kita secara dengan manusia tetapi kalau memang pribadi-pribadinya juga barangkali tidak mau taat hmm. ya saya kira juga tidak akan ketemu apa yang kita inginkan hmm. nah oleh karena itu kedua-duanya juga harus menyambung kedua-duanya juga harus bersinergi nah inilah frame-frame yang kita buat nah inilah tugas-tugas ya antara umrah ulama umara hmm. ya untuk ya. bersama-sama sama membina umat Pemerintah juga menciptakan bagaimana supaya sejahtera, supaya baik dengan berbagai sistem. Nah kedua-duanya saya kira harus saling melengkapi. Hmm. Kalau bisa dikatakan mungkin sektor yang paling diandalkan kalau bicaranya adalah frame di sektor apa amanah yang mungkin paling mungkin dijalankan di tengah masyarakat yang sangat heterogen seperti itu. Ya saya kira yang paling penting sekali adalah satu uh, sistem ya. Sistem itu sistem itu akan membuat orang akan ikut di dalam uh, satu apa? Satu rule ya hmm. satu satu hukum yang harus secara konsisten harus kita laksanakan karena terus terang saja, kita punya hukum kita punya aturan, kita punya undang-undang saja kadang-kadang kita sulit untuk menertibkan satu komunitas masyarakat hmm. apalagi barangkali kita eh, tidak punya saya ingin kembali kepada Al-Quran hmm. Al-Quran itu sudah memuat ya segala macam ancaman, ya hmm. segala macam barangkali akibat apa kalau kita tidak ikut karena orang kadang-kadang seakan akan tidak percaya bahwa Kurunafsen zai kata mau mati, kita suatu hari akan mati, gitu ya. <tuh> Seperti ini, pada itu sudah tegas, sudah jelas. Ya. Seapa pun kita berdiri, seapa pun pangkatnya hartanya, dan bahkan kita bersembunyi di dalam besi beton pun kita insyaallah akan menemui itu. Tapi terusnya orang tidak percaya dengan yeah. itu. Nah ini hal-hal yang betul-betul yang harus barangkali ya menjadi perhatian dan harus kita sosialisasikan. Lagi-lagi <tuh> jawaban Abang kita ini langsung to the point bahwa yeah. kita sudah mau mati ngapain saya menjalankan ya. urusan. <tuh> Tapi saya kembali lagi pada Ustadz Abdul Hakim Fauzi bahwasanya ketika memang kita sadar bahwa setiap kita akan mati, pemimpin pun akan mati, ngapain sih nggak mau menjalankan Al-Qur'an ini kan berarti ada fenomena di mana seorang pemimpin yang bisa dicintai masyarakatnya itu yang memang menjadi Qur'an yang berjalan begitu Ustadz ya sebagaimana dulu para Nabi eh, Rasulullah dan para sahabat disebut juga oleh Sayyid Kutub itu sebagai Qur'an yang berjalan sekarang ini kemudian dalam konteks dalam masyarakat kita Ustadz agar seorang pemimpin itu betul-betul bisa mengaplikasi kan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupannya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan yang bersangkutan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW? Kita kembali kepada Muqaddimah tadi mm -mm. bahawa kita ambil yang kedua, mm -mm. bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, Allah memberitahu Allah. pemimpin bagi umat ini adalah pelayan. Maka kalau hakikat ini disadar. Uh, Diakini oleh setiap orang yang menjadi pemimpin Saya kira tidak sulit untuk sosialisasi itu Dan kita tahu pelayan itu Kalau dia bawa makanan Dia tak makan dulu Dia kasih dulu orang lain makan Dan kadang-kadang Sisa makanan orang itu baru dia makan Karena di belakang dapur dah tak ada lagi Ini sifat pelayan Maka kalau kita lihat juga kehidupan orang yang pernah menjadi pemimpin bagi umat Islam ini zaman dulu hmm. As-Sabi Kunal Awalun, yakni para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu memang terjadi, hmm. di mana para sahabat itu bukan sekedar pasih berbicara Tetapi juga perbuatan mereka lebih indah kadang dari percakapannya hmm. Kita tahu dalam sejarah betapa Sayyidina Umar bin Khattab malam-malam pergi ke setiap rumah orang-orang miskin untuk hmm. membawa gandum hmm. memberi makan masyarakatnya. Eh uh, khadamnya berkata, pengawal beliau berkata, ajudannya berkata. Ya Amirul Mukminin, limaza sana'ta hakaza? Wahai Amirul Mukminin, ya kalau kita wahai Pak Gubernur atau Pak Presiden bawa hmm. kenapa sampean kok sampai begitu sekali, biar saya saja. Tidak katanya. Biarkan saya, sebab ini kamu tidak bisa menanggungnya di akhirat Ini mutlak saya, ini tanggung jawab saya Ini umat saya yang diberi kuasa untuk mengurusi mereka Bagaimana kok bisa mereka masih kelaparan hmm. Ya, kembali lagi ke Bang Rusli Kalau berbisarannya adalah dalam sekupi pemimpin lagi ya Karena dia yang biar disintailah paling tidak oleh rakyatnya di mata Allah subhanahu taala juga itu kan sebenarnya antara pemimpin dengan rakyat ada penyambung yaitu para teknisi atau bawahan-bawahan dari pemimpin. <tuh> Kalau tadi sasaran kita adalah sebenarnya ini butuh aman dan sejahtera. Untuk pemimpin dan sekelilingnya mungkin sudah aman. Tapi berbicara kesejahteraan, idealnya itu sebenarnya siapa dulu yang disejahterakan? Teknisi-teknisi dari pemimpin ini, ataukah masyarakatnya dulu? Sebab yang korupsi itu, kan teknisi di sekitar pemimpin, gitu kan? Ya. Gimana nih? Sob? Ya, sebenarnya hakikat kita bernegara, berbangsa ini adalah bagaimana sebenarnya kita memberikan kesejahteraan kan kepada rakyat. Mm -hmm. Tujuh jadi uh, uh, artinya apa yang kita lakukan? Pemerintah itu sebagai suatu organizer, mm. ya satu organizer ya satu pemerintahan yang harus dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dan rakyat. Kira-kira mm -hmm. ya, eh, seperti itu. Karena, karena itu di dalam mungkin agama Serani juga menyebutkan bahwa pemimpin itu sama dengan penggembala kira-kira mm -hmm. sama dengan penggembala. Nah, penggembala itu artinya ya kita besarkan dululah ya. Jadi kalau saya ingin dalam konteks katakanlah sekarang kerajaan dan segala macam ini, ya kita itu jangan jangan dulu apa namanya yang masih kecil yang masih belum bisa belum ini kita sudah sudah pulih sudah segala macam sudah RT sudah di otak-atik dulu ya hmm ya jadi besarkan loh sudah besarkan baru hmm. barangkali kita mintakan pajaknya yang ya, terburu ingin memberikan kontribusinya sehingga ya. ya, ya, ya, ya. seperti itu hmm. sehingga dalam demikian kita harapkan nanti dia akan memberikan sesuatu hasil yang baik dan hasil itu pasti akan memberikan kontribusi lagi balik hmm. ya bagi kita membangun ya hmm. bagi kita memberikan juga yang terbaik pada masyarakat dan rakyat dan ya, hmm. seperti iya baik Ustaz hmm. kalau dulu juga kan ada pemimpin yang cukup diidolakan oleh masyarakatnya salah satunya diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz dengan kepemimpinan beliau Baitul mal terkumpul dana dari masyarakat Bisa disalurkan bahkan Sampai ke negeri Samarhan yang otak benihnya nasrani itu pun kebagian Karena di negeri Islam sendiri sudah tidak butuh lagi Kira-kira pemimpin yang seperti ini Mungkinkah bisa diwujudkan kembali di era seperti sekarang ini? Mungkin atau tidak mungkin itu Menurut Al-Quran, Al-Karim Bergantung kepada masyarakat itu sendiri hmm. Karena sesungguhnya Zat yang maha mulia itu Telah menurunkan satu kitab Yang hmm. kitab itu akan menjadi pedoman sampai akhir zaman. Zalikal kitabu la rayba fihi, la syakum fihi. Demikian Al Quranul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya huda lil mutakin menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sebuah masyarakat itu memang terdiri dari orang-orang mutakin, maka tidak mudah bagi mereka untuk memilih imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin yang soleh. Hmm. Artinya mungkin tidak mungkin kembali lagi kepada kemauan. Perubahan dalam sebuah masyarakat itu hmm. pada masyarakat itu sendiri. Hmm. Karena zat yang maha mulia itu telah menegaskan dalam kitab suci-nya. Dia tidak akan merubah satu masyarakat. Kecuali masyarakat itu. hatta hmm. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Hmm. Minimal, kalau kita orang Islam ni minimal dengan doa ya Rob, kami memohon kepadaMu. Pemimpin yang amanah, yang kami cintai hmm. Pemimpin juga yang mencintai kami, dan seterusnya Iya, hmm, hmm, hmm. Abang, kalau kemudian bicaranya adalah <tuh> Komunikasi, semangat-semangat perubahan yang menjadi lebih baik gitu ya Dibanding masa-masa yang lalu Biasanya alat-alat apa yang paling efektif Apakah cukup formal pemerintahan saja Atau non formal seperti majelis-majelis taklim Menjadi sarana untuk menyampaikan visi-visi para pemimpin <tuh> Sehingga visi mereka sampai kepada rakyat yang paling bawah ya untuk supaya itu dapat berjalan efektif ya sampai kepada sasarannya. Tidak bisa pemerintah berdiri sendiri <tuh> Karena dalam agama pun Dalam adat istiadat kita pun juga disebutkan Kan ada, kalau dalam bahasa Melayu itu Ada tali berpilin tiga katanya Jadi <tuh> ya, ada omara, ada ulama Ada masyarakat, nah ini kan Kira-kira seperti, dan ini juga sekira Harus tersimpul dengan baik Nah kalau tiga-tiga ini barangkali sudah uh, Bersatu padu Bersebati, <tuh> ya di dalam bahasa wujud, apa yang menjadi keinginan kita sekalian saya kira kita akan dapat meminimalisasi ya keadaan-keadaan yang barangkali hari ini terjadi, tetapi hari ini kan tidak. Orang hari ini kan kadang-kadang sudah ada hukum, sudah ada aturan, bahkan aturan-aturan agama, mas Tapi hari ini ada fenomena masyarakat dengan bangganya kalau dia bisa membuka baju di depan orang, hmm. kan dengan menenteng nenteng seperti ini. Apalagi kalau disuruh TV, kan? hmm. lihat. <laughs> Kira-kira. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya sudah tidak lagi menggambarkan apa yang kita inginkan. Oleh hmm. karena itu antara ketiga-tiga ini menjadi satu. Dia, dia harus bersebati, <laughs> harus menjadi satu. Ya antara ulama, pemerintah, umara, termasuk juga dengan seluruh komponen masyarakat. Ya kemudian Realitasnya terkadang kan begini Pemimpin sudah mencoba untuk sebaik mungkin Mengemban amanah, ya. tetapi informasi Juga sampai ke bawah terkadang Tidak utuh gitu ya, alias ya udah Bopeng-bopeng lah, sehingga ada juga Masyarakat yang abang gambarkan, ada yang Akhirnya buka baju dengan nenteng-nenteng Sesuatu yang menurut kita anarkis lah Begitu ya. ya, kalau memang sudah terjadi seperti Ini, sementara kita kan tetap ingin dalam Posisi uh, arif bijaksana ya. Apa yang bisa dilakukan dalam kondisi Seperti itu? Ya, ya. Saya kira eh, memang, apalagi mengelola rakyat, mengelola masyarakat ya. Dalam satu keluarga, mohon maaf dalam satu ibu saya punya anaknya tujuh, tujuh anak juga tidak sama kan. Ada yang seniman, ada yang barangkali juga ia ya, lebih taat, ada yang barangkali juga, kadang kadang yang maaf bicara suka keluar malam dan segala macam. Apalagi memimpin rakyat ya. Nah, oleh karena itu, saya kira ya haruslah ada, ada, haruslah ada satu tekad dan spirit kita secara kuat ya untuk mendorong suatu kehidupan yang lebih baik ini hmm. ya dengan lebih secara terus-menerus meningkatkan lagi aktivitas aktivitas kita dalam rangka pembinaan ini. Hmm. Kalau saya ingin mengatakan yang paling yang paling hakiki itu adalah melalui proses-proses pendidikan ini. Hmm. Jadi pendidikan salah satu barangkali juga yang bisa menjadi prime bagi kita untuk memberikan satu nilai, nilai yang baik ya kepada anak-anak sehingga meminimalisasi juga kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan itu. Iya hmm. Ustaz, kalau katakanlah pemimpin, apalagi supaya bisa dicintai oleh rakyat asumsinya dong, secara kontekstual dia harus banyak bersinggungan, bersentuhan dengan ya hubungan-hubungan kemanusiaan. Sementara ketika berhubungan kemanusiaan bisa jadi kan ada guest yang menggesekkan tadi yang saya katakan di depan. Sehingga pemimpin untuk menjaga stabilitas emosinya pun dibutuhkan adanya asupan-asupan. Seberapa besar sebenarnya peran ulama untuk bisa menjaga stabilitas emosi pemimpin ini tetap benar <tuh> tenang menghadapi dinamika masyarakatnya yang sedemikian rupa. Tidak dapat kita pungkiri bahwa seorang pemimpin yang baik, dia harus menerima masukan dari bawahannya atau dari rakyatnya. Apatah lagi dari para ulama. Hmm. Dia harus menerima. Karena sesungguhnya ini sebagai kontrol bagi beliau, hmm. sebagai seorang pemimpin. Kita lihat juga dulu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat secara aklamasi oleh para sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah diangkat itu, kata Abu Bakar, tolonglah saya untuk taat kepada Allah. Hmm. Tidak seorang pun di antara hadirin itu yang berani bicara kecuali hmm. Umar bin Khattab kecuali Sayyidina Umar. Umar berdiri sambil mengangkat pedangnya. Hmm. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ya saya akan meluruskan engkau dengan pedang ini agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Hmm. Ini dan Abu Bakar menenna ya insyaallah saudaraku secara hakikatnya hmm. maka idealnya idealnya pemimpin yang baik itu juga di samping dicintai juga yang siap menerima hmm. dan etika untuk memberikan masukan kepada pemimpin sebaiknya menurut Islam jangan lewat caci maki hmm. karena sesungguhnya mencaci maki pemimpin yang sudah kita angkat itu itu bermakna kita melemparkan Kotoran-kotoran pada muka kita sendiri, dan ingat mencaci maki di dalam Islam ini satu dosa besar. Mm -hmm. Nabi saw <coughs> memberitahu, <coughs> shibabul muslimin pusqa wa qatluhum kufra. Mm -hmm. Mencaci <coughs> atau menghina orang Islam yang lain, mm -hmm. apalagi pemimpin kita, itu pasak hukumnya, mm -hmm. dan pasak itu termasuk ahli neraka. Mm -hmm. Membunuh setiap orang Islam itu Entah apa sebabnya Kufur Termasuk hukumnya kufur Maka apapun kesalahan pemimpin kita Cari jalan terbaik Jangan dibesar-besarkan Aib dan kesalahannya Tetapi cari jalan terbaik hmm. Saudaraku yang kami muliakan Sebenarnya ini yang terjadi Mohon supaya Saudara ber taubat atau introspeksi dan seterusnya. <tuh> itu akan lebih baik. Iya, <tuh> subhanallah Ustaz. Uh, abang. Jadi, uh, perannya itu sebenarnya cukup besar lah ya ulama untuk mendampingi Umar di dalam memimpin umatnya. Sekarang pertanyaannya ke Abang adalah seberapa dibutuhkankah ulama untuk mendampingi Umarom memimpin rakyatnya, apakah termasuk dalam penyusunan hukum dan undang-undang juga dilibatkan, atau sekedar untuk menyampaikan informasi hasil keputusan dari pemimpin itu sendiri saja saya kira dalam konteks kita bernegara berbangsa, kedua-dua itu menjadi penting ya, kedua-dua itu menjadi penting baik, barangkali dalam konteks dia juga ikut mengontrol dan dia juga ikut mensosialisasikan berbagai nilai-nilai sosial, ya, dan religious dan masyarakat tuh saya kira juga uh, menjadi penting oleh karena itu eh uh, kenapa demikian karena masyarakat kita bangsa kita terutama sekali masa ketimuran kita paternalistis itu sangat mempengaruhi dalam sikap orang hmm. ya. jadi ketokohan itu sangat berpengaruh ya jadi ya, oleh karena itu nilai-nilai inilah perlu kita sosialisasikan di dalam membentuk satu komunitas masyarakat yang betul-betul kita harapkan uh, lebih produktif dengan mengedepankan nilai-nilai tadi itu hmm. sendiri. Nah di sini saya kira uh, faktor ulama itu juga kedua-duanya berjalan yeah. secara simultan. Sangat dibutuhkan Sangat juga dibutuhkan. ya dalam perancertanya oh, mungkin Baik Abang dan Ustaz juga Bapa Ibu nanti akan kita lanjutkan. Saudara yang berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Kita sedang membicarakan tentang pemimpin yang dicintai, dan tentu saja yang dicintai bukan hanya oleh masyarakatnya, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan adalah seperti itu, Ustadz. Ketika kemudian seorang pemimpin ternyata dari sisi umaro ini sebenarnya sangat welcome ya. Apakah memang ulamanya sendiri akan proaktif memberikan pendampingan-pendampingannya atau kan nunggu dipanggil saja biar ya ada kompensasinya seperti itu? Tidak juga. Kalau memang seorang ulama itu memang sejati dia ulama, dia akan memberitahu hmm. apa adanya dengan cara-cara yang hikmah. Dan Islam sangat tidak... Menginginkan adanya memberitahu orang itu dengan cara-cara yang tidak hikmah hmm. Apalagi sampai membuat orang malu ataupun terbuka aib seseorang Itu tidak boleh Apalagi hmm. kepada seorang pemimpin Itu perlu kita ingat itu jadi harus dengan caranya hikmah Apatah lagi kepada seorang pemimpin Yang memang kita sudah mengangkat Baik kita kasih kesempatan bertanya kepada Saudara-saudara kita uh, Masih semangat kan Bapak Ibu <tuh> Iya. Silahkan <tuh> yang mau bertanya Sampaikan pertanyaannya langsung ke narasumber Sebutkan nama jangan lupa <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Suharjari mm -hmm. Dari Alihimah Karang Timur, Karang Tengah Jawa hmm, Karang Yelah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah kan? Permulia. Yang kami akan tanyakan <tuh> Bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin yang dicintai mm. oleh bawahan kita mm -mm. Pada dasarnya kita semua kan juga pemimpin yeah. Pemimpin keluarga maupun yang lainnya mm. Itu aja Pak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan, boleh disambung satu pertanyaan mm. lagi Langsung saja Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama saya Ibu Siti Maisara dari Mas taklim Al Hikmah Karang Timur saya akan menanyakan bahwa pada saat ini banyak sekali calon pemimpin yang bersosialisasi bersosialisasi ke majelis-majelis untuk mencapai uh, mendapatkan pemimpin yang bijaksana atau yang menjadikan negara kita negara cinta itu menjadi baladun, toyun, warubun, gofur, hmm. bagaimana caranya? Hmm. Baik, Dengan jangan salah pilih itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya ibu Jubaida dari Mas Al-Hikmah Ciledug Saya mau bertanya pak Ustaz Uh, yang paling terkecil menjadi pemimpin itu rumah tangga ya Bersama mm -mm. ibu, karena wanita itu tiang negara mm. Bagaimana cara mendidik anak yang baik sebagai ibu Terima kasih yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita awali dari Pak Haji Suharjadi tadi Caranya untuk menjadi pemimpin yang dicintai bagaimana Baik sebagai kepala keluarga maupun kepala pemerintahan ya Ya saya kira yang paling penting adalah bagaimana E, amanah kepemimpinan itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya hmm. Jadi artinya e, amanah kepemimpinan itu ya antara lain saya katakan tadi adalah Bagaimana kita dapat mencintai juga ya rakyat yang kita pimpin ya hmm. Dengan memberikan perhatian-perhatian yang besar dalam rangka Mengangkat harkat martabat marwah termasuk juga tentunya ketentraman keamanan kedamaian hmm. dan tentu yang lebih besar adalah kesejahteraan mereka hmm. dan ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu sikap kepemimpinan kita hmm. ya. walaupun kita akui bahwa untuk mengimplementasikan ini kan banyak hal yang mempengaruhi hmm. ya secara internal, secara eksternal mungkin juga secara apa namanya secara kemanusiaan dengan segala kelebihan dan kekurangan dia sebagai pemimpin tentunya. Nah di sini yang saya kita harus harus isi mengisi ya uh -huh. untuk apa meng meng meng meng mengurangi atau mendemilasiasi kekurangan seperti itu. Uh -huh. Nah apa yang saya katakan adalah supaya kita dapat, maka kita betul-betul harus melaksanakan Amanah ini dengan sebaik-baiknya uh -huh. sehingga uh, apa namanya ke rasa kedamaian, ketentraman, kebaikan dan termasuk juga kesetaraan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan rakyat. Uh -huh. Insyaallah kalau itu barangkali yang menjadi tema kita, hmm. yang menjadi usaha ikhtiar kita, saya kira insyaallah hmm. ya pemimpin yang cinta itu ya akan terwujud. Walaupun saya hari ini sebagai pemimpin barangkali juga tidak mudah ya hmm. untuk melaksanakan. Ini juga uh, bisa melaksanakan tapi kadang-kadang yang berat juga untuk kita mewujudkan. Hmm. karena teruskan saya katakan banyak instrumen, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Nah di hmm. disinilah kita harus istiqamah ya uh, dan bisa membawa, bisa mengajak. Bisa juga mendorong ya untuk bagaimana indah ketujuh dengan baik hmm. Baik, kemudian pertanyaan Ibu Siti Mesoroh kepada Ustadz nih Di tengah rameknya, calon-calon pemimpin sedang memasarkan profil dirinya Bagaimana kita sebagai umat mencermati pribadi-pribadi itu Supaya kita tidak salah memilih dalam kondisi yang seperti ini Baik Bagi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah sebenarnya tidak sulit untuk mengkategorikan mana pemimpin ataupun calon pemimpinnya akan dipilih sebab Islam itu sudah punya tolak ukur garis-garis haluan dalam memilih pemimpin kalau kita lihat garis kepemimpinan yang ada sejak awalnya Islam berdiri Ataupun lahirnya Islam di muka bumi Minimal untuk memilih seorang pemimpin yang patut kita pilih dan kita cintai itu harus ada empat perkara Mudah-mudahan kita ingat-ingat ini Tapi saya yakin ini kita semua sudah ingat mm -hmm. Pertama harus tablik Yang kedua harus amanah Yang ketiga harus patonah dan yang terakhir itu pemimpin itu harus sidik Apa fungsinya? Ini fungsinya bukan menghubungkan dengan Nabi Alaihi Wasallam, Tetapi dengan realita apabila dia jadi pemimpin Karena sesungguhnya Kalau kita bicara pemimpin Bukan sekedar dalam rumah tangga ayah itu jadi pemimpin Tidak Setiap diri itu mungkin pemimpin Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Setiap Everybody Setiap orang Maka kalau kita lihat kembali kepada tadi Dasar itu Kenapa harus public Pemimpin yang baik itu Harus bisa menyampaikan Yang baik dan yang buruk dalam hukum-hukumnya Baik sebagai warga negara Atau sebagai warga yang beragama Itu satu Yang kedua harus amanah Dan amanah ini berat Kalau seorang pemimpin tidak amanah selesai kita Hmm. Berapapun pemasukan untuk sebuah negara, kalau pemimpin tidak amanah, dia sendiri yang kaya. Kita tetap dalam kemiskinan. <laughs> Baik. Oleh itu, Quran mengisyaratkan, Inna Allah ya'murkum an tu'addul amanat ila ahliha. Adapun Allah memerintahkan kamu, untuk menyampaikan amanah itu kepada yang, yang berhaknya. Siapa yang berhak kalau kita menjadi pemimpin? Tentu rakyat kita. Maka mutlak harus amanah. Kalau dia sudah memulai hidupnya dengan tidak amanah Kalau bisa jangan contren yang itu Maaf hmm. <laughs> Yang ketiga Harus potona Harus pintar Tidaklah pintar sangat Tidak perlu harus jenius Bisa bikin kapal terbang Sampai terbang ke langit Tidak perlu Tetapi harus pintar Pintar apa? pintar bagaimana cara memanage masyarakatnya itu, cara menjawab pertanyaan masyarakat, harus pintar bagaimana cara mengayomi masyarakatnya, mengatur keuangan negara. Kalau pemimpin itu kita pilih karena dia uang banyak tapi tak pintar, pun selesai juga masyarakat itu. Berapa lamalah uang yang banyak itu karena tidak di-manage secara betul. Yang terakhir, harus Farusiddiq harus jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, ah ini ibaratnya berbahaya. Negara dapat lima Dia bilang dapat satu Empatnya selesai urusan untuk dia Semua empat-empat ini kalau bisa harus ada dalam seorang pemimpin. Dan mudah-mudahan itu sudah ada pada Pak Gubernur kita. Ya. Amin ya Baik, oleh karena itu sebelum pertanyaan ketiga dari Ibu Zubaida. Kembali ke Bang Rusli. Tadi ada yang sangat menarik banget. Berbicaranya untuk bisa dicintai oleh yang dipimpinnya. Kita harus lebih dulu mencintai mereka. Ini bisa dikatakan juga kan mestinya cinta yang tak bertepi. Dan tak pernah mengharap kembali dengan kasih masyarakat. Sampai pada tika seperti itu pun mestinya kita harus siap. Nah kemudian... Masyarakat akan mengatakan begini Bang, ah cinta jangan di bibir saja. Mereka membutuhkan konkret, Mujur konkret apa cinta yang bisa diberikan seorang pemimpin kepada rakyat yang dicintainya itu. Iya. Untuk barangkali bagaimana rasa cinta itu secara tulus ya untuk dirasakan oleh rakyat dan masyarakat. Bagaimana kita memang secara sungguh-sungguh, mumpung satu spirit, satu semangat, satu tekad untuk mengimplementasikan seluruh program-program yang sudah dibuat ya mm -hmm. dengan kita dengan baik itu untuk betul-betul diterapkan dilaksanakan dan betul-betul sampai kepada masyarakat mm -hmm. ya, dengan spirit semangat adalah tadi katakanlah untuk kesejahteraan daripada rakyat kita itu sendiri. Mm -hmm. Jadi ini yang yang saya kira juga yang yang yang sangat penting yang harus kita berikan kepada masyarakat dan rakyat kita. Mm -hmm. Kalau barangkali dan di samping itu saya kira juga sikap keikhlasan ketulusan kita juga. Nah, karena keikhlasan ketulusan juga menjadi satu sisi nilai lain bagi masyarakat hmm. Jadi bukan karena ada apa-apanya gitu ya hmm. Barangkali kalau misalnya dia melaksanakan itu karena, Ya kalau kemimpinan itu dua kali Ya dia melaksanakan itu karena ada misalnya supaya dipilih juga ya, Atau apa gitu hmm. Tapi benar-benar ini secara tulus ya gitu, itu. Jadi apapun kita lakukan itu Tidaklah ...selalu dengan nilai kita berharap ber, berharap bahawa itu juga memang punya manfaat yang baik kepada masyarakat... Mm -mm. ...dengan sisi juga dia mempunyai nilai ibadah yang baik. Mm -mm. Nah kalau kedua ini barangkali kita satukan, maka akan terpancar ya ketulusan keikhlasan... ...dan itu mempunyai sisi nilai lain bagi, bagi masyarakat. Subhanallah, tersampai ya, jadi cinta tak bertepit Is, ya. Baik kembali lagi ke Ustaz, karena pertanyaan dari Ibu Subeda tadi, beliau mempertanyakan... ...apa sih peran seorang ibu di dalam mendidik anaknya karena wanita adalah tiang negara kalau kita tanya itu sebenarnya anak itu bagaimana baik dan buruknya bergantung kepada ibu maka tidaklah salah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berujar dengan sabda beliau al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu di bawah telapak kaki mak atau mak ya ibu maksudnya ini bukan maksudnya anak durhaka masuk neraka bukan tetapi bagaimana baik buruknya itu anak bergantung kepada si emak itu. Hmm. Umumnya kita memaknakan hadis ini bahwa ah, tendang durhaka ini betul durhaka. Tetapi sebab dia durhaka itu apa penyebabnya? Tentu terbiak dari orang tuanya. Hmm. Maka Nabi saw mengulang kalimat beliau anissa imad bilad. Ia salah anissa salah bilad. Perempuan itu. Tiang negara. Mm -hmm. Kalau sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sebuah kampung, sebuah negara, wanita, wanita, wanita di antara mereka itu solehah, mm -hmm. maka yakinlah negara itu akan menjadi negara baik. Hmm. Jadi yang utama ibu juga harus selalu mentargumi. ibu itu, ibu ya ibunya ibu ibu ibu itu, dia mm -hmm. ibu itu. Mm -hmm. Baik, mungkin kita coba flurkan kembali dari <coughs> bapak ibu Deng. Yang... Tanya <coughs> lagi, silakan. Ya, silakan ibu. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Bu Hadassi Siti Muda hmm? Majlis Al-Hikmah Karang Timur, Karang Tengah, Ciladu uh, Berbicara masalah pemimpin tadi uh, Seorang pemimpin harus dicintai Untuk dunia dan akhirat hmm. Kebetulan bagaimana dengan pemimpin Yang barangkali dalam dunia memang bijaksana Tapi untuk akhiratan Sepertinya beliau belum hmm. begitu uh, tahu persis ya hmm. latar belakang karena uh, malas. Hmm. Uh, kemudian uh, bagaimana kami sebagai bawahannya untuk menyikapi hal itu? Hmm. Di, di satu sisi ya uh, beliau itu bijaksana, hmm. tapi di sisi untuk uh, taat atau dicintai Allah sepertinya masih belum belum apa tuh belum taat hmm. untuk beribadah. Ya, ya baik Bagaimana, Bagaimana? Ya. Dari saya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silakan satu lagi Ibu hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Supami dari Majelis Alim Hikmah ah Karang Timur Cildo mm -hmm. Memenanyakan soal pemimpin yang disimulai tadi temanya Suat tema Kalau kita melihat berita, baca koran di Indonesia ini sekarang lagi banyak banget pemimpin-pemimpin yang terlibat Maaf Pak, korupsi hmm. Fenomena apa yang sedang terjadi <tuh> di negara kita ini Pak hmm. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi, mungkin dari bapaknya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Ujang Sutajah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini subhanallah Mungkin saya ingin kembali ke Ustadz dulu ya Dari Ibu Siti Mahmudah Ada fenomena yang cukup unik ya. Pemimpin ini untuk urusan dunia baik Santun, mungkin menyejahterakan Menimbulkan ketentraman Tapi untuk persoalan keakhiratan Kok agak belum bisa dijadikan sebagai figur Sikap kita bagaimana? Baik Tanggung jawab terhadap agama... ...itu oleh Islam... ...terhadap pribadi masing-masing. Mm -mm. Atas orang yang mengkallab... ...artinya atas orang yang sudah akil balik. Maka... ...kalau terdapat di dalam... ...tatanan kehidupan kita itu... ...pemimpin kita umpamanya... ...kurang memahami... ...ehwal-ehwal tentang agama... ...maka kita sendiri harus memperbaikinya. Mm. Jangan bersandar penuh... ...kepada itu. Walaupun sebenarnya seorang pemimpin itu mengetahui kedua-dua sisi kehidupan itu. Karena kehidupan yang dipimpin itu pun akan ditanya pada kehidupan akhirat. Walau dia memimpin sekarang umpamanya jadi presiden hari ini bukan habis sekedar masa jabatannya 5 tahun, tetapi di akhirat juga ditanya itu urusan yang 5 tahun itu. Hmm. Maka seharusnya kita sebagai masyarakat di samping berdoa juga melihat diri bagaimana saya ini setelah dipimpin makin baik atau makin tidak baik hmm, hmm, hmm. kemudian pertanyaan kedua tadi ada pertanyaan dari ibu ibu supami ya bu ya uh, banyak sekali fenomena pemimpin pemimpin kita yang akhirnya terseret urusan urusan forum apa sebenarnya ya sebenarnya fenomena ini tidak terjadi saja kepada uh, Pemimpin, kepada pemerintahan Tetapi juga kadang-kadang uh, Juga ditimpulkan uh, di tengah-tengah masyarakat ya. Ya kan? mm -hmm. Sebab uh, Persoalan itu kan tidak berdiri sendiri mm -hmm. Jadi kedua-duanya itu bisa terjadi ya. Nah saya kira <coughs> Hal ini terjadi tentu yang pertama Tentulah nilai yang ada di Dalam dirinya sendiri juga Saya kira membuat dan mendorong orang untuk melakukan sesuatu mm -hmm. Tapi kalau Nilai nilai itu kan adalah kalbi Sekali lagi mm -hmm. Nih, Kalau kalbinya barangkali juga Uh, baik hmm. Insya Allah keluarnya akan baik Nah karena itu ini dulu yang juga harus secara terus-menerus kita perbaiki mm -mm. Lepas bahwa kita ini juga mempunyai sifat-sifat yang barangkali bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu Sebagai manusia Tetapi kalau ini terus kita jaga, kita pelihara Paling tidak kita dapat meminimalisasi, dapat mengurangi Ya Alhamdulillah kalau kita dapat meniadakan sama sekali Itu saya kira yang harus kita lakukan nah, Kalau boleh saya katakan mm. yang Abang maksudkan adalah jebakan-jebakan di sekeliling itu ada ya Nah seandainya secara implementasi amalan kita seorang pemimpin kita sudah alhamdulillah selamat dari jebakan dalam action kita. Ya. Tapi yang namanya jebakan orang tidak suka itu kan juga ada. Sehingga ya. seseorang atau seorang pemimpin akhirnya diseret juga ke mahkamah lah ya. untuk dipintakan pertanggung jawabannya ya. ke saksinya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ada kesan semacam karakter and terhadap pemimpinnya seperti ini. Ya. Nah bagaimanakah seorang pemimpin yang sudah... Terjebak naung dalam bentuk fitnah yang seperti ini, bisa mengembalikan kesintaan rakyat kepadanya. Upaya apa yang bisa ditempuh? Ya, saya kira yang paling pertama kan kita punya mahkamah. Mahkamah inilah yang menentukan dan mengembalikan itu secara yuridis, secara hukum sebenarnya kan begitu untuk melihat benar atau tidaknya. Karena kadang-kadang kita di dalam kepimpinan ini kan kita kan tidak berdiri sendiri. Kita bunyi suatu struktur ya pekerjaan. Artinya seperti jika kita berjalan, kita rasa sudah bekerja baik, sudah bekerja maksimal. Optimal, tetapi mungkin ada kekeliruan-kekeliruan yang barangkali tidak bermaksud kita semata melakukan hmm. suatu perbuatan yang tidak benar. Hmm. Tapi konsekuensi sebagai pemimpin karena kita, kita juga harus bertanggung jawab seperti itu. Hmm. Sama aja seperti misalnya kita berjalan. Orang sudah berjalan benar pada jalurnya, ya kan pada hmm. apa namanya? kata-kata atau warnya segala macam gitu ada aja nyeruduk gitu <laughs> <tuk> <tuk> ya kadang hal seperti ini kan semua di lurdokannya. Itu karena itu nah yang paling penting adalah kita memang mulai kembali dari kita hmm. untuk bagaimana kita melakukan sesuatu itu kepada sesuatu yang memang sesuai dengan role of the gamenya nya kepada kebenaran-kebenaran itu itu saya kira yang paling utama. Intinya mempertahankan di situ sehingga pembuktian-pembuktian itu memang nyata adanya bahwa ya. pemimpin ini tetap dalam rel yang benar tadi. Itu yang harus kita upayakan. <tuk> Baik, Ustadz, Sementara pertanyaan Bazi Ujang adalah ada fenomena mungkin seorang pemimpin itu Bagaimana kita menyikapi yang seperti ini? Ya tetap kembali seperti kalimat kita pada pendahuluan tadi bahwa semuanya berpulang kepada diri kita. Sebab dalam sebuah hadis kudsi, kalau sebuah masyarakat itu jauh dari ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengangkat pemimpin mereka itu yang tidak cinta kepada mereka. Mm -mm. Maka kita lihat kalau ada terjadi ini dalam masyarakat, yang patut-patut diperlihatkan dulu kesalahannya bukan pemimpin tuh, kita harus melihat diri. Dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah mengangkat pemimpin bagi kita tuh orang yang tidak cinta, orang yang pemarah umpamanya ya, hmm. orang yang main kasar dan seterusnya. Mm -hmm. instrofasinya lebih kembali kepada Harus diri kepada kita diri sendiri, sendiri. Ya, Tapi muncul pemimpinnya seperti yeah. itu ya nah, ya baik kalau begitu kembali ke bang Rusli tadi uh, bahwasanya upaya-upaya yang sudah dilakukan sedemikian baik ibarat tadi jalan di relnya juga tetap saja ada yang nyeruduk. begitu ya tetapi kan biasanya untuk mengembalikan sebuah nilai kebaikan yang difitnah tadi itu membutuhkan waktu. Mungkin ada proses kesabaran karena bagian dari cinta seorang pemimpin kepada masyarakat yang dipimpinnya. Ya saya kira betul. Apalagi di era reformasi seperti sekarang ini, ya masyarakat kita mungkin juga sudah terlalu lama ya berada dalam suatu kondisi yang barangkali uh, belum memberikan suatu kebaikan kesejahteraan kepada mereka. Ketika keran-keran reformasi dibuka, kadang-kadang apa namanya itu orang mau ingin cepat pokoknya hari ini minta hari ini udah jadi gitu mm -hmm. ya kan dan semua ingin cepat berubah padahal pemerintah juga bukan tukang sulap mm -hmm. ya bukan bisa dibim salabim memerlukan sebuah proses-proses seperti ini nah menghadapi kondisi-kondisi sosial seperti ini saya kira betul kearifan kita sebagai pemimpin kebijaksanaan kita sebagai pemimpin dan tentu juga di dalamnya betul sekali Harus ada nilai nilai kesabaran menghadapi hal hal seperti ini mm -hmm. Jadi ini menjadi sangat penting Kalau tidak nanti saya kira bukan yang bertambah aman Bertambah baik mm -hmm. mereka cobalau mm -hmm. Kalau pemimpinnya sendiri terjebak dan terperangkap mm -hmm. Dalam situasi-situasi yang seperti itu mm -hmm. Nah karena itu saya katakan Jadi uh, kepemimpinan Sikap-sikap kepemimpinan Kearifan, kebijaksanaan Lalu ditambah juga dengan kesabaran ya Karena mm -hmm. sabar ini saya kira suatu sifat yang sangat luar biasa Untuk menghadapi hal seperti ini itu. Dan insyaallah kalau kita sabar, kalau sudah sabar juga kita bertawakal. Ya, innallaha hubbul mutawakkilin insyaallah. Allah mencintai orang bertawakal. Dan kalau kita sabar juga insyaallah, ya, wa basyirush shabirin akan ada kabar gembira. Dia akan berikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat untuk menghadapi situasi kondisi yang seperti itu iya terus bang satu lagi nih kalau sabar biasanya korelasinya dengan pengorbanan berapa besar stok pengorbanan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam memimpin masyarakatnya saya kira menjadi pemimpin adalah menjadi pribadi <tuh> yang dikorbankan kalau boleh saya mengatakan menjadi pemimpin dan menjadi pribadi yang dikorbankan dalam artian kadang-kadang pemimpin itu kan mestinya hari Sabtu Minggu juga bisa menikmati hari-hari keluarga ini ya. <laughs> saling salah satu kalau dari aspek waktu saja tetapi karena kita memang harus memberikan dan mengedepankan kepentingan kepentingan masyarakat kepentingan rakyat kadang-kadang waktu untuk keluarga untuk anak juga harus tersita untuk itu baik abah saya kira itu mengedepankan <laughs> segalih dan... jadi uh, yang jelas <laughs> menjadi pemimpin siap berkorban segala-galanya. Harus siap mohon e, untuk bisa membuat doa singkat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. ajma'in اللهم اغفر لنا زنوبنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوب الرحيم Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika kelas tadi Bang Rosri sudah berbagi ilmu kepada kita semua, Bapak Ibu jazakumullah sudah Menemani siaran kita, mudah-mudahan tidak bosan InsyaAllah ya lain waktu ya saudara Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya sampai di sinilah kebersamaan kita Dan simple sekali yang bisa kita Petik barangkali juga adalah Sebagaimana ungkapan yang berbunyi Cintailah yang di bumi niscaya kau akan dicintai yang di langit Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Jazakumullah khadu khatirun atas kebersamaannya Ilalikofi amanilah Bila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh